Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd Jemaat sekali yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kita lanjutkan kembali pembahasan <coughs> kita mada ba'dal maut ada apa setelah mati masih pembahasan kita masih dalam fasal alam kubur dan berbagai kejadian yang ada di alam kubur Sampai kepada bab Adab Orang kafir Bagaimana Keadaan orang kafir Ketika berada di alam kubur Disebutkan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la Dan ibnu Hibban <coughs> di dalam sahihnya dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala di dalam sahih tergibat terhib. Dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala beliau bersabda. Innal mu'min Kata Rasulullah Sesungguhnya Orang mu'min Fi <coughs> qabrihi Di alam kuburnya lafi fi rawdatin khadra Dia sungguh berada Di dalam sebuah taman yang hijau Fa yurhabu lahu Fi qabrihi Kemudian Dilapangkan, diluaskan Di dalam kuburnya sabina dira'an Tujuh puluh hasta Ini satu hasta Dari ujung Jari sampai ke siku Ini satu hasta Tujuh puluh ini kira-kira 45 cm Kalau Tangannya panjang ya setengah meter lah Gampangnya ya Kayak nah ini <tuh> Kalau orang Arab mungkin setengah meter Satu hastanya ya Jadi kalau Kali 70 berapa 35 Ini kamarnya Orang mukmin. Kamarnya orang mukmin di dalam kubur ini Karena dalam hadis yang lainnya disebutkan Diluaskan atau dilapangkan sejauh mata memandang Dan dua hadis ini tidak bertentangan Karena yang dimaksudkan Dilapangkan 30 atau 70 hasta ini Ini Sifatnya adalah pembahasan tentang kamarnya atau tempat dia berada di situ. Adapun diluaskan sejauh mata memandang, seorang mukmin di dalam kubur itu dia merasakan kelapangan. Dia bisa melihat di alam kuburnya itu seperti berada di alam yang sangat luas. Nah ini sangat luas sebagaimana dalam hari sebelumnya disebutkan orang yang mukmin itu pada saat dibangunkan oleh mungkar dan nakir maka dia melihat seakan-akan matahari itu mau terbenam berarti dia melihat seperti halnya di di bumi melihat sesuatu yang ada di bumi ini seperti matahari nah ini orang yang mukmin Nah ketika disebutkan dalam hadis ini Dilapangkan Untuknya fi qabri Di kuburnya Saba'inatiro'an 70 hasta 35 meter Ini Tarlah 30 meter misalnya ya. ini Kamar ada gak yang punya kamar 30 meter ini. Subhanallah ini rumah ya kan kalau gitanya rumah ini sudah rumah besar. Ini rumah besar, ini kamar. Ini, Subhanallah. Ini orang mukmin. 70 hasta wa yunawwaru dan diberi penerangan. Dikasih cahaya. Kal qamari lailatal badri. Seperti rembulan Di malam bulan purnama Atadruna Fima unzilat Nah kemudian Ini tentang orang mukmin, Tentang orang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW Beliau Menyebutkan tentang kebalikannya Tentang kebalikannya Setelah orang mukmin Disebutkan, dilapangkan, diluaskan yaitu di dalam kuburnya 70 hasta. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Kepada para sahabat Rasulullah SAW alaihi wasallam. Atadruna fima unzilat hadhil ayah? Tahukah kalian fima unzilat hadhil ayah? Tentang apa? diturunkan ayat ini Rasulullah kemudian membacakan sebuah ayat membacakan sebuah ayat fa innalahuma ayyatan dongka wanahshuruhu yaumal qiyamati a'ma sesungguhnya di sini disebutkan tentang orang kafir orang-orang kafir dikatakan oleh Allah azza wajalla Fa inna lahuma isyatan dongkah ini dalam surat Tohah ayat 124 orang-orang kafir ini mereka kata Allah azza wajalla sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang dongkah kehidupan sempit kehidupan yang sempit kalau orang Mu'min disebutkan kehidupannya apa kehidupan yang lapang kehidupan yang sangat lapang luas longgar Diberikan kelonggaran Tetapi Kebalikannya orang kafir Kehidupannya kehidupan sempit Dan hari kiamat Berarti kehidupan ini Kehidupan orang kafir Di dalam kubur Kehidupan sempit ini di dalam kubur Karena apa? Setelahnya Wana syuruhu Kami akan kumpulkan nah, dikumpulkan di padang masyar Ini hari kiamatnya Berarti yang dimaksudkan sebelumnya kehidupan itu Kehidupan di alam barzah Kehidupan di alam barzah Kemungkinan makna yang kedua Kehidupan di dunia Orang kafir itu sebenarnya Meskipun dilapangkan rezekinya Maksudnya hartanya Tapi sebenarnya hatinya mengalami kehidupan apa? semit karena sebenarnya hakikat kehidupan, kenikmatan, kesengsaraan itu yang paling yang merasakan nah ini kesesumpekan hidup itu sebenarnya ada di dalam hati. Orang kaya kaya sekalipun tapi kalau hatinya itu sumpek maka di rumah yang sangat lapang, luas dia tidak merasakan kebahagiaan. Iya. Yeah penginnya keluar dari rumahnya cari kesenangan di luar rumah. Padahal rumahnya ini paling apa? Paling bagus, paling luas. Ini seluruh fasilitas ada pembantu. Ini mungkin keluarganya suam, istrinya, suaminya, tetapi tidak merasakan kebahagiaan di dunia. Ini ma'isatan donka. Ini kalau seandainya di kita tafsirkan. Itu kehidupan di dunia Tapi Rasulullah yang menafsirkan ayat ini Rasulullah menyebutkan ayat ini Dan beliau menanyakan kepada sahabat Tahu kalian Tentang siapa Tentang apa Ayat ini turun Dia mendapatkan kehidupan sempit ini Kehidupan sempit di dunia ataukah di dalam kubur Nah, ternyata Rasulullah yang menafsirkan ayat ini menyebutkan tentang kehidupan di dalam kubur. Siapa yang lebih tahu eh, ini tentang ayat Al-Qur'an? Rasulullah. Rasulullah yang diturunkan ayat Al-Qur'an, beliau yang paling tahu, paling paham dengan ayat yang diturunkan kepada beliau. Maka kalau kita mempertentangkan Ayat Al-Quran Maknanya tidak begitu Padahal Rasulullah sudah menjelaskan Ayat itu Berarti orang tadi Sok tahu Otomatis ini Atau secara tidak langsung Dia mengatakan saya lebih tahu dari Rasulullah Kalau sudah ada tafsir Dari Rasulullah maka jelas Itu maksudnya ayat tersebut ini makna dari ayat ini Tidak dikatakan Rasulullah kan menafsirkan Kita juga bisa menafsirkan ini. Jadi Karena kan dia mengatakan Saya lebih tahu tafsirnya Daripada Rasulullah SAW La haula wa la quta Ayat itu turun Al-Quran Bukan sendirian Rasulullah yang menyampaikan Aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Qur'an. Jadi yang semisal itu apa? Sama-sama wahyu. Semisal Al-Qur'an artinya Al-Qur'an adalah wahyu dan yang semisalnya juga adalah apa? Wahyu, tapi bukan Al-Qur'an, tapi yang mengiringi ma'ahu. Mengiringi Al-Qur'an. Itu apa? Sunnah Rasulullah. Hadis, hadis Rasulullah itu wahyu. Beliau tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, dari dirinya Tapi wahyu kalau Rasulullah menyebutkan perkara goib Tentang satu ayat atau e, Tentang sesuatu perkara goib Malaikat, surga, neraka Rasulullah menyebutkan berarti itu adalah apa? wahyu Meskipun itu disabdakan Rasulullah Tidak disebutkan dalam Al-Quran Ini Tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti adab kubur Adab kubur Hadis-hadis tentang adab kubur Mencapai derajat mutawatir Saking banyaknya hadis Adab kubur dan nikmat kubur Ini sebagian Yang kita baca, ini sedang kita baca Ini hadis-hadis tentang Kehidupan di alam apa? Di alam kubur Dan ini semuanya adalah wahyu Syaratnya sahih hadisnya Atau hasan Maka itu sudah bisa menjadi dasar pijakan kita untuk berakidah, meyakini apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ini kalau sudah nah, jelas itu sabda Rasulullah, ini dasarnya atau sohih sanatnya dari Rasulullah SAW, maka bisa kita katakan Rasulullah bersabda dan sabda Rasulullah adalah wahyu. Nih dari Allah sama-sama dari Allah bedanya apa Al Qur'an dengan Sunnah bedanya kalau kesamaannya sama-sama pak wahyu sama-sama berasal dari Allah melalui malaikat Jibril ini Al Qur'an dan Sunnah sama yaitu dari Allah melalui malaikat Jibril perbedaannya Al Qur'an itu Setiap huruf Al-Quran Ada Pahalanya untuk dibaca Kalau dibaca Satu huruf, sepuluh apa? Kebaikan Ini yang tidak disebutkan dalam Hadis Tentang hadis tidak ada Nah ini Tidak sama membaca Al-Quran dengan membaca apa? Hadis Al-Quran disyariatkan untuk dibaca Setelah Al-Fatihah dalam sholat tidak tidak boleh membaca hadis setelah Al-Fatihah. Paham sini kira-kira ya? Meskipun wahyu. Tapi yang disyariatkan untuk dibaca setelah Al-Fatihah adalah apa? Dalam salat Al-Qur'an. Termasuk Al-Fatihah juga bagian dari Al-Qur'an. ini. Ini sebagian di antara perbedaan antara Al-Qur'an dengan apa? Sunnah. Nah ini. Baik dengan sunnah Al-Quran lafadnya Tidak boleh di uh, diubah sama sekali Tidak boleh diriwayatkan dengan makna Tidak boleh Al-Quran ya harus dinukil sebagaimana aslinya Tidak bisa Fathah Dommah tidak bisa dirubah ini Harokatnya tidak bisa dirubah Kalau hadis para sahabat mereka meriwayatkan dengan makna ini tidak mesti persis huruf-hurufnya hendak. Ini. Ini perbedaannya Salah satu perbedaan antara Al-Quran dengan apa hadis sunnah Rasulullah S.A.W. Tetapi sebagai wahyu sama, aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran mengiringi Al-Quran. Keduanya enggak akan berpisah kata Rasulullah. Hingga keduanya akan datang didatangkan kepadaku di telaga telaga Al-Kausar Rasulullah S.A.W. Ini sabda Rasulullah Gak akan berpisah Kalau Al-Quran dijamin oleh Allah dijaga Berarti wahyu yang mengiringi Al-Quran juga dia bang, Dijaga Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Sehingga pemahaman terhadap Al-Quran Yang telah dituangkan dalam hadis Rasulullah SAW Ini tidak akan sirna Artinya mesti akan ada sepanjang zaman al Al-Quran Senantiasa ada yang mengiringi untuk penjelasan Al-Quran hadis-hadis Rasulullah. Nah ini yang sedang kita baca adalah wahyu kedua. Nah, ini wahyu yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallam. Maka kata Rasulullah, tahukah kalian? Nah, ini tentang apa ayat ini turun kata Rasulullah? Yaitu kehidupan sempit ini sebenarnya maksudnya apa di dunia? Nah atau bagaimana maka dijelaskan Rasulullah. Atadruna mal ma'isyatud Tahukah kalian apa itu ma'isyatud dung? Kehidupan sempit yang dimaksudkan dalam ayat ini. Rasulullah setiap turun ayat Al-Qur'an beliau menjelaskan kepada para sahabat. Bentuk penjelasannya bisa jadi langsung dijelaskan Bisa jadi dalam bentuk tanya jawab seperti di sini, seperti halnya di sini ayat ini Rasulullah Sallam oleh Rasulullah tanyakan kepada sahabat, tahukah kalian apa maksud ayat ini? Kalau lavatnya nggak perlu dijelaskan, mak maknanya jelas bahasa Arab. Kehidupan sempit itu makna jelas, lavatnya. Tetapi maksudnya apa? Nah di sini tafsirnya Rasulullah menjelaskan kepada sahabat. Kadang didahului dengan pertanyaan seperti hadis ini. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu aklam. Allah dan rasulnya yang lebih lebih tahu. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Kala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Maksudnya kehidupan sempit azabul kafir adalah azab Orang kafir Fi kobrihi Di dalam kuburnya Adab orang kafir Di dalam Kuburnya Walladhi nafsi biadihi Demi yang jiwaku ada di tangannya Demi yang jiwaku ada Di tangannya Innahu yusallatu alaihi Sesungguhnya Yusallatu alaihi. Akan didatangkan Ditimpakan Kepadanya nah Ini Disiksakan Atasnya Orang kafir Tis atun Watis'una tinninan Sembilan Puluh sembilan tinnin Apalagi tinnin ini, ya. Disebut kalau Rasulullah Tinnin Para sahabat juga belum paham apa itu tinin Para sahabat bertanya Atau Rasulullah menjelaskan Atadru mat tinin tahukah kalian apa itu tinin 99 tinin Tisuna hayyah 99 ular 99 ular jadi tinin itu adalah bah ular, tapi ularnya ini bagaimana? Jadi ada jenis ular yang disebut tinin, liqulihaiyah satu ekor tinin, satu ekor ular tinin, saburus ada tujuh kepala. pernah lihat tujuh ya, ular yang kepalanya tujuh? pernah dengar nggak ini? Hah? Nah, kalau ini suka nonton film masalahnya uh, namanya Hydra yeah. di dalam mitos apa Yunani atau di dalam mitos Romawi di dalam mitos Yunani uh, bangsa Yunani mereka punya mitos tujuh ada ular yang kepalanya bah tujuh nah, ini siapa yang membunuh Siapa? Hercules Pokoknya itu lah ya Yang lebih tahu ya Jadi Ini 99 ekor Ular Yang berkepala tujuh Masing-masing Subhanallah Nah ular ini yang berkepala tujuh ada jumlahnya sembilan puluh sembilan. Berarti sembilan puluh sembilan kali tujuh berapa? enam ratus sembilan puluh tiga ya kan? Nah ini, biar cepat ngitungnya bagaimana? <gih> nah ini, ya tinggal kalikan saja. Ini sembilan puluh sembilan seratus kurang satu ya. Nah ini berarti tujuh ratus <kuh> dikurangi tujuh nih. enam ratus sembilan puluh tiga kepala. Dan semuanya ular ini yang 99 dengan masing-masing tujuh -masing kepala ini likulih ayatin sabarus yalsaunahu dia ular ini menggigitnya apa kok ular itu menggigit atau bagaimana? Hah? Mematuk. Mematuk. Ya, mematuk. Semuanya mematuk. Tujuh ular ini berarti berbisa ini. Kalau ular mematuk ini berarti ular yang apa? Berbisa. Yal sa'una wa yaqdashunahu dan mencabiknya. Bukan hanya mematuk tapi apa? Mencabiknya. Ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Sampai hari hari kiamat. Subhanallah. Sampai hari kiamat. <tuh> Dan inilah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berita dari Rasulullah wahyu. Bagaimana bentuknya tujuh kepala ini bagaimana? Ini sudah, tidak usah kita bah, tidak usah kita khayalkan. Ini yang jelas ini adalah uh, kehidupan orang kafir di dalam kubur. Jadi orang kafir munafik. Uh, Orang yang ahlul maksiat Sudah merasakan Akibat perbuatannya di dunia Di dalam kubur Belum di akhirat Belum di neraka Sudah diadab di dalam kuburnya Ini belum adab neraka Nanti hari kiamat Bakal dia Diadab lagi di neraka Jadi sudah dicicil Adabnya Ini mukoddimah Mukadimah adab, Subhanallah. Jadi orang yang hidupnya, kalau orang mukmin maka dia di dalam kubur mendapatkan kenikmatan. Dia merasakan nikmat kubur. Kebalikannya orang kafir adab kubur, siksa kubur yang didapatkan. Maka seorang dia akan mendapatkan akibat perbuatannya sejak masuk ke alam kubur Tidak perlu nunggu nanti hari kiamat di neraka Atau di padang masyar Tidak perlu ya Ini Di dalam kubur dia sudah mendapatkannya Sudah mendapatkan adab Ini yang sangat mengerikan Makanya apa yang disabdakan Rasulullah SAW ini Memberikan pelajaran bagi kita, jangan meremehkan eh, kehidupan kita di dunia ini eh, sehingga kita bebas merasa tidak ada beban. Ya ini tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia, tidak. Seluruh perbuatan kita, setiap detik kehidupan kita di dunia, kita akan mempertanggungjawabkannya di sisi Allah sebelum bahkan hari kiamat baru di dalam kubur maka setiap orang sebenarnya sudah mengalami kiamatnya masing-masing. Nah ini, kiamatnya orang itu kalau mati itu namanya kiamat sugra ya. Nah ini kiamat kecilnya masing-masing orang dia kiamatnya adalah ketika dia mati. Nah ini, ketika dia mati. Maka dia akan mengalami sesuai dengan perbuatannya di dunia. Yang soleh Yang mukmin, Dia akan merasakan nikmat Kebalikannya yang kafir juga merasakan adab ini, ini kalau orang kafir Bagaimana orang ahlul maksiat Maka demikian juga Adab kubur ini Tidak hanya menimpa orang kafir Tapi juga akan menimpa Orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini Maka jangan meremehkan Oh saya bukan kafir eh, Ini waliyadubillah Rasulullah mengabarkan adab kubur Bukan hanya orang kafir saja Tetapi dalam beberapa hadis Yang sudah sebelumnya kita baca Ini sudah kita baca Hadis samurah yang panjang Yang menceritakan tentang adab apa? Adab ahlul maksiat Ini Apa saja yang sudah kita bahas Sebelumnya ahlul maksiat Ini orang-orang yang berbuat maksiat Disebutkan adabnya Bukan orang kafir Tapi orang-orang maksiat ini bisa jadi mendapatkan adab Di dalam kuburnya nah, Di antaranya Yang sudah kita bahas dalam hadis samurah Yang sebelumnya panjang Itu orang yang dia Meninggalkan Al-Quran Tidak sholat Ini juga merupakan dosa besar Tidak sholat Kalau di negeri kita ada berita Pembunuhan Kemudian perampokan Viral Iya kan Nah ini bakal viral nah, ini Pemerkosaan Apalagi kalau di Kiainya misalnya yang ya Viral itu ya nah, Ini, Nah ini bakal viral Pembunuhan dan sebagainya nah, Ini bisa jadi mendunia Kasusnya Nah ini tetapi Kalau ada berita Fulan tidak sholat Seribu orang muslim Tidak sholat Satu-satu juta Tidak sholat Viral tidak kira-kira Biasa saja kan Biasa Padahal dosa meninggalkan sholat Itu lebih besar daripada Dosa zina, minum, khomer, pembunuhan Dan seterusnya Dusta semuanya itu masih di bawahnya dosa meninggalkan sholat sholat lima waktu. Tapi kita menganggap sepele seolah-olah meninggalkan sholat itu perkara yang apa remeh remeh temeh ini ini bukan perkara besar dianggap bukan perkara besar padahal ini justru lebih besar daripada apa Perbuatan dosa besar yang lainnya Mau minum khamar, mencuri, merampok, membunuh Berzina Ini semuanya masih di bawahnya Bukan berarti meremehkan zina Bukan berarti meremehkan dosa-dosa besar Tetapi Justru ini untuk menggambarkan Bagaimana pemahaman kaum muslimin yang Ini Yang seakan-akan perkara meninggalkan Soal perkara yang biasa saja Padahal ini adalah termasuk justru lebih besar dosanya Bahkan para ulama Mereka tidak berselisih Pendapat Tidak ada perbedaan pendapat Kalau membunuh Mencuri Zina Khomer Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Orangnya masih disebut apa? Muslim tetapi para ulama berbeda pendapat Orang yang tidak sholat itu masih disebut muslim atau tidak Bayangkan Berarti meninggalkan sholat ini bukan perkara apa? Sepilih Karena para ulama sepakat dosa besar meninggalkan sholat Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya Tetapi perselisihannya Apakah sampai murtad? Kafir orang ini Atau gak sampai keluar dari Islam Perbedaannya itu Ini Sama-sama sepakat Dosa meninggalkan sholat lebih besar Daripada seluruh Perbuatan dosa besar lainnya Selain kesirikan Selain apa? Kesirikan Waliyahatubillah Nah disebutkan Orang yang melakukan Atau meninggalkan sholat ini tidur tidak sholat nah, biasanya kalau tidur itu berarti sholat subuh ya kan ini meninggalkan sholat subuh saja ini tidur tidak sholat ini hanya sholat subuh maka ini sudah diadab sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya ya, yaitu orang yang meninggalkan sholat ini diadab di dalam kuburnya dengan ditimpakan batu di kepalanya. Batu besar Kemudian ditimpakan Di kepalanya Sampai apa Pecah kepalanya Terus ini batu yang Dipakai memecahkan kepala Menggelinding kemudian diambil lagi Kemudian Dibawa lagi ke tempat orang Yang tadi pecah kepalanya Sudah balik Kepalanya sudah balik Utuh ditimpakan lagi jadi dia merasakan Berkali-kali pecah kepala Hidup-hidup Karena sebenarnya orang yang Berada di alam kubur itu hidup Ruh itu Tidak pernah mati Sejak diciptakan oleh Allah Maka dia hidup selamanya Ruh ciptaan Allah Ruh ini diciptakan oleh Allah Sebelum jasad Manusia ada jasad ada apa? Ruhnya Ruhnya manusia itu sudah diciptakan dulu Sebelum apa Jasadnya Makanya Nabi Adam Ketika diciptakan oleh Allah dari tanah Langsung dengan kedua tangannya Allah Azza wa Jalla Maka ruhnya Nabi Adam Setelah itu ditiupkan Sudah ada ruhnya Baru ditiupkan Ruhnya manusia juga sudah ada Baru ketika di dalam janin Sudah Datang waktunya Maka ditiupkan apa? Ruh oleh malaikat Ruhnya sudah ada tinggal ditiupkan saja Tinggal ditiupkan ke dalam jasad atau janin Ini manusia sudah ada ruhnya Nah ruhnya ini hidup terus dan dia akan disiksa Disiksa di dalam kuburnya Ini siksa orang yang meninggalkan apa? melakukan sholat waliatubillah Maka jangan sampai kita meremehkan masalah meninggalkan solat ini. Satu solat saja jangan sampai kita sengaja meninggalkannya. Nah ini. Nah orang yang lupa, uh belum sholat ini, nah ini bisa jadi orang apa? Lupa. Nah ini lupa sholat mungkin, lupa sholat itu mungkin. Sholat isak lupa tidur sampai apa? Mungkin sampai subuh. Nah. Kebiasanya sholat bangun, sholat malam Belum sholat isya ya. Lupa sholat isya -nya. Mungkin nah, Ini Dosa, tidak ada dosa Kecuali kalau dia ingat Dia harus langsung melaksanakan sholat itu Meskipun ingatnya jam 7 pagi nah, ini. Loh, Tadi malam saya itu belum sholat Yalah. Belum sholat Nah dia harus langsung sholat apa? Sholat isya waktu itu Nah ini Ketara lah lupa, lupa. Ini nggak dosa dia kalau dia langsung segera bah e, segera melaksanakan sholat. Tapi kalau kemudian dia wah ya lupa sholat, es biarlah. Nah dosa dia di situ. Dosa kalau dia meninggalkan sholat isya, meskipun awalnya lupa, tapi ketika ingat nggak sholat. Ini, nah, maka dia dosa di situ. Dosa meninggalkan sholat. Hmm. Nah ini, ini dosa besar meninggalkan sholat dosa besar meskipun cuma satu kali sengaja, nah ini satu kali dengan sengaja maka ini lebih besar, subhanallah. Tapi banyak di antara kita ini seakan-akan ini dosa apa? Api ringan, subhanallah. Nah ini, Allah subhanahu wa taala Mewajibkan wajibkan sholat lima waktu tidak sebagaimana syariat yang lain. Seluruh syariat melalui Malaikat Jibril Diturunkan dalam Al-Quran Dan dalam hadis Rasulullah SAW Melewati Malaikat Jibril Tapi Salat lima waktu Itu diturunkan oleh Allah Atau diperintahkan Salat lima waktu langsung Allah sendiri langsung kepada Rasulullah Rasulullah dengar langsung Dari Allah Azza Tanpa melewati Malaikat Jibril Jibril tidak bisa naik ke Sidratul Muntaha Rasulullah ketika naik ke Sidratul Muntaha Malaikat Jibril mengatakan Saya cuma bisa sampai sini Ngantarkan Rasulullah cuma bisa di bawahnya Sidratul Muntaha Rasulullah akhirnya diangkat ke Sidratul Muntaha Sampai di atas Sidratul Muntaha Rasulullah melihat ke bawah Malaikat Jibril Dalam bentuk aslinya Ada 600 sayap Bentuk aslinya Malaikat Jibril Karena di Sidratul Muntaha luas e ini Luas Sehingga Malaikat Jibril Kembali ke bentuk apa? Aslinya Ini dan Rasulullah langsung dapat perintah lima waktu Ketika Israel dan Meraz Sehingga urusan atau perkara sholat lima waktu Ini perkara besar Bukan perkara kecil Maka dijemputkan oleh Rasulullah Tentang adab orang yang Meninggalkan sholat Lima waktu Ini <tuh> Jadi ini yang disebutkan Orang yang meninggalkan Al-Quran Dan meninggalkan sholat nah ini, Bahkan cuma disebutkan tidur Tidak sholat karena tidur saja Nah ini <tid> Tidak sholat karena tidur Ini sudah mengatakan Allah Rasulullah mengatakan Dilakukan Adab itu sampai hari kiamat Kalau sampai hari kiamat berarti di dalam kuburnya dalam kuburnya Kemudian dusta Nah ini katakan kita itu menganggap dusta Itu perkara yang apa? Biasa saja Nah ini Kalau disebut orang itu berdusta Enggak viral itu ya nah ini. Biasa saja Padahal dusta Ini perhatikan di sini, Dusta ini cirinya orang munafik Rasulullah itu ditanya Ya Ya Rasulullah, apakah orang mukmin itu berzina? Kata Rasulullah, iya. Bisa jadi dia mukmin tapi berzina. Dia terjulmus dalam perbuatan zina. Bisa jadi. Ditanya Rasulullah beberapa dosa, mencuri, ya kan? Eh ini dan eh, membunuh dan sebagainya. Kata Rasulullah, iya. Tapi ketika Rasulullah ditanya, apakah orang mukmin berdusta? Kata Rasulullah, tidak. Ini, kata Rasulullah, apa? Tidak. Subhanallah. Maka dusta termasuk salah satu dosa yang sangat besar. Tapi kita menganggap biasa, bahkan kita biasa melakukan dusta ini. Ini bahkan untuk sekedar ditanya sudah makan atau belum belum padahal sudah dua piring cuma masalah makan dua piring bu yang aku saja kenapa sih ya kan eh ini eh ini artinya apa sesuatu yang kadang sepele kita itu berdusta gampang dan kita tidak menganggap itu perkara besar padahal ini perkara besar apalagi dusta atas nama Rasulullah, Iya kan? Ini lebih parah lagi. Kalau dusta saja itu sudah perkara dosa besar. Ini tidak ditoleransi dusta itu kecuali dalam tiga perkara saja Rasulullah SAW. mendamaikan dua orang yang bersengketa. Kalau nggak bisa didamaikan kecuali harus uh, diausi gambarnya ya? ini harus dusta. Wo oh, ini nggak begini, nggak begini ceritanya ini supaya bisa akur dua-duanya dengan dusta nah, ini kalau bisa boleh nah, ini menyenangkan istri dusta masih dibolehkan ya wow oh, ini misalkan rasanya asin misalnya bang ini nah, itu maka dia mengatakan bagaimana rasanya wasik misalnya bukan asin tapi apa asik ini rasanya nah, ini nah, ini untuk menyenangkan apa istri, ini itu seandainya ya kan, seandainya harus dusta misalnya untuk membahagiakan istri, <tuh> itu masih dibolehkan, Nah ini masih apa? dibolehkan. jadi mendamaikan, nah, ini. dan ketika perang, mosok perang jujur ya, di mana tempatmu ini ya, ini, ya acur ya kan, <tuh> kalau ini jujur acur betul ya, betul. nah ini tiga perkara yang kita ini mas ditoleransi tapi kalau selain itu dusta. ini, ini enggak ada toleransi. Nih, subhanallah. Nah, orang yang berdusta ini uh, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya kita bahas, ini dikasih apa? Di mulutnya, hidungnya, matanya di, uh, ditarik ke belakang. Ini dalam hadis ya, Samurah yang sudah kita baca sebelumnya. Kemudian yang ketiga dosa zina. Dosa zina, zina ini di akhir zaman oleh Rasulullah disebutkan bakal merajalela lela. Perzinaan menjadi sesuatu yang dianggap apa? Sepele, nggak viral kalau kita itu apa? Mengejebutkan fulah zina, ini pelacuran di berbagai tempat, ini. Subhanallah. Maka zina berzina laki-laki dan berzina wanita ini akan diadzab. Ini meskipun kita enggak boleh mengatakan si fulan berzina berarti dia diadzab, enggak. Tapi ini ancaman. Ini adalah apa? Ancaman orang yang berzina. Nah, kalau sampai mati enggak tobat dari zinanya, nah bisa jadi diadzab oleh Allah di dalam alam kubur. Nah bagaimana dimasukkan di tanur. Dibakar, dibakar di dalam api, telanjang wali adubillah. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang makan riba, ini makan riba kata eh, <coughs> dalam hadis, yang disebutkan dalam hadis samurah juga bahwa orang yang makan riba ini akan disumpalkan batu di dalam kuburnya. Terus dia berenang Dan sampai akhirnya disumpalkan terus batu Ini orang yang makan apa? Riba Yang di zaman kita sekarang Apa yang gak mengandung riba? Nah ini Jadi cicilan-cicilan yang ada sekarang Luar biasa Ini banyak sudah riba Ini merajalela di masyarakat kita Dan dianggap biasa Ini Ini padahal dosa-dosa besar Tapi sudah dianggap apa? Biasa Dosa riba biasa Nah ini bank tumbuh subur dan laris. Nah Ini kliennya atau nasabahnya mayoritas ya orang apa? Muslim. Mayoritas Muslim yang manfaat, waliatullah. Ini. ini makan riba, waliatullah. Ini. Nah dan berbagai perkara dosa-dosa besar yang diadab karena apa? Karena perbuatan maksiat Meskipun tidak sampai kepada derajat apa Kafir nah ini Termasuk ketika Rasulullah SAW melewati dua kuburan Dua kuburan eh, Satu dan kedua ini Oleh Rasulullah ketika lewat dalam sebuah perjalanan safar Ditancapkan Dibelahkan pelepah kurma Kemudian ditancapkan Nah ini satu batang pelepah kurma Dibelah jadi dua Kemudian ditancapkan satu-satu Ketika itu Rasulullah mengatakan Sekeduanya sedang diadab Dan dua-duanya itu tidak diadab Karena perkara besar Padahal besar kata Rasulullah Padahal apa? Besar Adapun yang pertama Orang itu karena dia tidak menjaga dirinya dari kencing Maka dijelaskan oleh Para ulama tentang tidak menjaga Dari kencing, artinya yang pertama Tidak cebok Ini orang yang tidak menjaga Dari apa? Kencing Tidak menjaga dari kencing Cebok, tidak cebok Kan banyak, ini, apalagi Supir-supir ya, pinggir jalan Tur langsung, langsung apa? Eh, langsung tancap gasnya Ini, tidak cebok Ini, Subhanallah makna yang kedua orang yang tidak menjaga dari kencing adalah orang yang dia kencing sembarangan nyiprat nyiprat ke pakaiannya padahal kalau dia sholat dia harus apa sholat dengan pakaian yang yang suci eh, apalagi nggak sholat ya kan eh, sudah kencing sembarangan nah kemudian nggak sholat eh, nah ini padahal ini perkara kelihatannya sepele tapi sudah bisa diadab di dalam apa kubur. Yang kedua orang yang suka ngadu domba, mulutnya eh, dia kesana nah ini dan kemari, kesana bilang begini, mengadu domba dengan si A dan si B ini didatangi dua-duanya sampai awalnya nggak ada masalah, dua orang sahabat A dan B. Tapi akibat satu orang yang mengadu domba Bisa jadi A dan B Ini saling apa Permusuhan pecah Nah ini Subhanallah Akibat dari apa Satu orang Lah kalau seandainya itu dua orang Lah bagaimana kalau dua negara Kan jadi perang Nah ini iya. Dan itu terjadi sejak zaman dulu Zamannya para sahabat Nah ini Subhanallah. Ali dan Muawiyah. Siapa ternyata pihak ketiganya ini yang mengadu domba. Nah, mengadu domba. Terjadi peperangan. Korbannya, berapa nyawa. Akibat apa? Adu domba satu orang. Makanya kata Rasulullah, orang yang mengadu domba tidak bakal masuk surga. Balia tu bilah. masuk surga. Ini artinya mesti harus diadap di dalam apa neraka. Oke, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.